Pertanyaan berikutnya adalah harga pokok penjualan Nah Pak Sulhan apa yang dimaksud ini dengan harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan itu juga biasa kita kenal sebagai modal Jadi eh, setiap penjualan pasti dia akan ada modal Nah kita harus tahu bahwa eh, kolom ini juga harus diisi Karena misalnya kita menjual lampu gitu. Harganya kita jual 500. Nah, sedangkan untuk memproduksi atau membeli lampu itu kita mengeluarkan uang sebesar 400. Maka 400 itulah kita sebut sebagai harga pokok penjualan. Oke, kalau bahasa lainnya ada juga ya disebut COGS ya atau cost of goods sold ya. Sebenarnya sama aja ya. Sama, memang komponennya eh, kalau COGS memang pengertiannya kan istilah dalam bahasa Inggris ya, Sehingga maksud saya untuk membuat supaya lebih mudah dimengerti Sehingga kita gunakan istilah harga pokok penjualan Atau mungkin tadi juga kita sebut sebagai modal Jadi mungkin untuk para calon UKM di sini agar tidak keliru ya mengisi bahwa harga pokok penjualan ini bukanlah harga yang kita jual kepada para pelanggan kita melainkan hanya harga modal sebelum kita menjual dan memperoleh keuntungan. Ya betul atau harga beli bisa juga dan semuanya dihitung dalam satuan satu bulan ya. Oke, jadi apapun yang kita ini kita jumlahkan ya satu bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30